dan biarlah kita menjadi sekuat menara-menara perkasa menantang prahal Mari kita berdiri seperti serdadu-serdadu yang gagah berani menantang lawan dan menyongsong peluru jika kita terbunuh kita akan gugur sebagai suhada dan jika kita menang kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang menuju ketentraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini biar ada tambahan wawasan ya ketika seseorang diinjak, seseorang dizalimi, ketika seseorang disakiti Itu biasanya reaksi mentalnya Berurut dari Satu sampai empat Itu yang saya jejer itu Jadi orang itu Ketika disakiti oleh orang lain Itu situasi jiwanya Berkembang dari Awal sampai akhir yang saya gambar itu Yang paling awal apa Ketika orang itu disakiti Biasanya dia mudahnya Saya pakai kalimat Aku ini sakit Jangan teruskan. Jadi bayangkan teman-teman tiba-tiba mudahnya begini, tiba-tiba jalan kok diinjak sepatumu oleh orang lain. Itu kan pertama-tama kalian terus, aduh kok sakit. Jangan teruskan. Jadi teman-teman mengingatkan yang menginjak mas sakit mas. Nah, ya mungkin dia tidak sengaja injak atau gimana. Jadi aku sakit. Jangan teruskan. kok masih diteruskan maka akan berubah jadi dari mengingatkan jadi memohon yang kedua apa aku sakit tolong aku jadi tolong aku maksudnya ini aku sudah sangat sakit ini kamu jangan diteruskan tolong aku tolong aku biar gak sakit lagi nah, kalau dia masih tidak pindah, ini kita sudah lama, sakitnya sudah luar biasa, berarti kan, kayak tadi diinjek, nggak pindah-pindah, maka masuk ke fase ketiga, aku harus tidak sakit ini, pergilah ini fase mulai, fase melawan memberontak, ini kalau pakai peribahasa Indonesia itu, semut pun kalau diinjek, ya lama-lama menggigit jadi aku harus tidak sakit, pergilah pergilah, itu ya mungkin kalau kasusnya kaki kita yang diinjek tadi, mungkin orang yang injek kita, kita dorong menjauh, pergilah Aku harus tidak sakit. Karena ini sudah sakit lama. ini. Ya, biasanya kalau sudah mengalami itu, akhirnya ya aku sudah tidak sakit lagi karena aku sudah pergi. Tapi alternatifnya terus dua. Ketika aku sudah tidak sakit itu, aku akan membalasmu atau aku akan memaafkanmu. Jadi, jadi ini teori reaksi jiwa ketika dilolim, ketika disiksa. Kanjeng Nabi itu mengalami banyak sekali kesulitan penyiksaan selama berdakwah di Mekah Sampai kemudian hijrah di Madinah dan berhasil Itu ya karena Rasulullah jiwanya mulia yang dilakukan memaafkan Tapi nanti dalam sejarah yang ada saja orang-orang yang setelah dia ditolimi kemudian ganti ingin membalas mentolimimu Tapi ini gambaran saja dari kondisi jiwa seseorang ketika dia direpresi Tolong teman-teman perhatikan ini Kalau ada orang di itu biasanya yo, Awalnya dia teriak, dia biasa mengingatkan Aku ini sakit loh, jangan begitu lagi Masih juga dilanjutkan menyakiti Dia biasanya mengingatkannya lebih intens lagi Dari mengingatkan jadi minta tolong, tolong jangan begitu Tapi kok masih saja meninjak, ya mau tidak mau, daripada aku sakit terus, engkau harus aku dorong pergi, pergilah menyingkirlah. Nah, kalau sudah, itu kemudian biasanya yang terjadi dua, membalas atau memaafkan. Ini bolehlah dibaca untuk sebagai framework, misalnya, mengapa dulu Belanda datang, itu kita terima baik-baik. Karena dianggap dia teman, ingin dagang, mungkin ingin membantu-bantu kemajuan para penjajah yang datang ke kita. Tapi kok terus menghisap, menyakiti. Nah, kan kita terus mengingatkan, sakit ini jangan diteruskan. Oh, tambah tambah serius ini menyiksanya. Ya, tolong deh jangan dilanjutkan. Nah, kalau masih saja begitu, ya baru. Oke lah melawan, pergilah. Nah, biasanya kalau sudah kita... Power nya cukup ya, aku akan membalasmu atau yang sudah maafkan. ada orang yang berjuang untuk membalas ada yang orang yang hatinya luas untuk memaafkan, nah ini paling tidak malam hari ini kita sedikit paham situasi jiwanya orang-orang yang ditolimikan agama menyarankan kita menolong saudara-saudara kita yang dalam situasi ketoliman, baik yang Zolim atau mazlum Yang mendolimi atau yang dizolimi nah. nah ini menurut saya Teorinya untuk melihat Kondisi jiwa orang yang sedang Dizolimi, coba kita perhatikan Orang itu semoga tidak nyampe Level 3 Yang pergilah Apalagi level aku akan Balas dendam Maka kita harus pekah peka Begitu ada orang teriak sakit Di level pertama, aku ini sakit jangan teruskan, ya. segera kita hentikan tidak diteruskan menyakiti orang dalam bentuk apapun jangan tunggu lama-lama, karena kalau sudah nyampe level pergilah, apalagi level aku akan membalasmu yang terjadi pasti konflik pasti tragedi kemanusiaan nah, ini makanya saya bilang tadi, mari kita latihan menghidupkan nurani menghidupkan hati, jangan sampai ada saudara-saudara kita yang berteriak kesakitan Di level apapun, di situasi apapun Tapi kita sama sekali tidak mendengar Telinga kita buntu yang ada di pikiran kita Hanya kepentingan dan kesenangan kita sendiri Jadi ini pelajarannya Termasuk dua orang pecinta ini Gibran dan Zedemun Karena merasa disakiti Dan penyakit ini lama-lama tambah instan Kedolimannya semakin meracare yang Ada kalimat-kalimat untuk Memberontak dan melawan Saya bacakan sebentar ya Kalimat-kalimat itu Mungkin bisa nambah semangat Siapa tahu ada teman-teman yang Berhadapan dengan situasi yang sama Situasi yang sama itu Jangan hanya dibayangkan Situasi cinta romantik laki-laki Dan perempuan Tapi juga situasi Cinta kita kepada orang tua Cinta kita kepada tanah air Cinta kita kepada bangsa, pada negara Pada agama Mari kita bangkit kalau memang kita dalam situasi dikelirui. Marilah Selma, marilah dan biarlah kita menjadi sekuat menara-menara perkasa menantang perhara. Mari kita berdiri seperti serdadu-serdadu yang gagah berani menantang lawan dan menyongsong peluru. Jika kita terbunuh kita akan gugur sebagai suhada.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 Mari kita tempuh jalan kasar ini dengan hati teguh, dengan mata nyala, menatap matahari agar tak terlihat lagi oleh kita tengkorak-tengkorak dan ular-ular naga di antara batu-batu karang dan onak duri Jika ketakutan mesti menghentikan kita di tengah jalan, kita akan mendengar cemoohan dari suara-suara malam Namun jika kita mencapai puncak bukit dengan gagah berani, kita akan bergabung bersama arwah-arwah dari surga dalam nyanyian, kemenangan, dan kegembiraan. Bergembiralah Selma, hapuslah air matamu, hilangkan duka cita dari wajahmu. Jadi ini ajakannya Kibran untuk berjuang. Ayolah kita berjuang, jangan menyerah saja, jangan pasrah saja. Kemungkinan besar memang mungkin gagal. Mungkin kita semua mengalami penderitaan yang lebih berat, tapi rama-rama yang berputar sekitar lampu, laron yang mengerubungi lampu sampai mati, itu lebih terhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang hanya menginginkan ketentraman. Jadi ayolah Masuk kita ditindas terus masa kita divelimi terus Nah ini kalimat-kalimat penyemangatnya Gibran pada Selma Ini saya sisipkan sedikit Kalimatnya Gibran selanjutnya Selama ini Kita telah menyerah Pada kemauan orang-orang Sejak saat kita bertemu Hingga saat ini Kita telah dibimbing oleh orang buta dan bersama-sama mereka kita telah menyembah berhala. Sejak kita bertemu kita telah berada dalam genggaman tangan pendeta laksana dua butir bola yang dilempar-lemparkannya ke sana sini sesuka hatinya. Apakah kita akan menyerah pada keinginannya hingga maut merenggut kita berdua? Apakah Tuhan menganugerahi kita nafas kehidupan untuk diletakkan di bawah kaki-kaki kematian? Apakah kita dikaruniainya kebebasan untuk kita jadikan sesosok bayangan perbudakan? Barang siapa yang memadamkan api jiwanya dengan tangannya sendiri, ialah si kafir dalam pandangan Tuhan, karena Tuhanlah yang menyalakan api yang membakar kita. Barang siapa yang tidak memberontak melawan penindasan, pada hakikatnya ia sendiri melakukan ketidakadilan. Mengapa tidak kita jampakkan pasungan di pundak kita dan kita patahkan rantai-rantai yang membelenggu kaki kita, lalu berjalan dengan bebas menuju kedamaian? Bangkitlah dan mari kita tinggalkan kuil kecil ini menuju kuil agung Tuhan. Nah, jadi ini kalimat-kalimat yang semoga bisa menyemangati teman-teman bahwa halangan hidup rintangan hidup kesulitan hidup itu tantangan untuk kita taklukkan apalagi kalau di sana ada kezoliman-kezoliman itu perintah agama bahkan untuk kita lawan kita singkirkan kalau kita jatuh gugur dalam perjuangan itu seperti kata katanya Gibran tadi maka kita akan gugur sebagai syahid dan kalau kita sukses dan menang maka kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan ini jadi selain air mata dan tangisan semoga novel ini juga memberi penggugahan pada kita yang pasrah begitu saja pada situasi meskipun kalau di novel ini kemudian akhirnya set ending set ending bukan dalam perjuangan tapi set ending dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri dari seorang Selma jadi Selma ini perempuan yang kalau teman-teman membaca di novel itu itu kesannya dia sebenarnya perempuan yang kuat perempuan yang cerdas perempuan yang punya visi pandangan ke depan yang jauh maka dengan berbagai pertimbangannya sendiri dia nanti lebih memilih asrah untuk dinikahkan nanti kita lihat kalimat-kalimatnya Selma yang menunjukkan betapa dia ini kuat